Doa masuk masjid dan keluar masjid Saat seseorang memasuki masjid, alangkah baiknya jika seseorang tersebut membacakan doa masuk masjid Membaca doa ketika masuk masjid akan membuat seseorang mampu meraih berkah dari apa yang diamalkan ketika memasuki masjid menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan masih banyak lagi berkah lainnya yang akan didapatkan. Selain saat memasuki masjid, ketika keluar masjid pun seseorang harus tetap memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar tetap mendapatkan berkah saat meninggalkan masjid. Doa masuk masjid. Allahumma ftahi abwabah. Rahmatik, yang artinya Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Doa masuk masjid ini Anda bacakan ketika kaki kanan Anda mulai menginjak lantai masjid. Dari arti doa tersebut sudah jelas bahwa seseorang yang hendak masuk masjid selalu meminta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sang Tuhan semesta alam. Dengan rahmat-Nyalah manusia yang hendak beribadah di masjid akan selalu dilimpahi perlindungan, keberkahan, kelimpahan rezeki dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat doa permohonan rahmat tersebut saat manusia ada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Doa keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik Yang artinya Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu Setelah anda keluar dari masjid Doa ini perlu anda panjatkan kepada Allah Ta'ala Untuk meminta keutamaan darinya Keutamaan berupa apa? Begitu banyak keutamaan dari Allah, yaitu keutamaan dalam hal apapun dan saat melakukan apapun. Setelah keluar masjid, seseorang bekerja kembali, sehingga ia akan mendapatkan keutamaan dalam pekerjaannya. Yaitu dilancarkan rizkinya, usahanya dapat meningkat, dilancarkan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Sedangkan jika seseorang yang keluar dari masjid itu bersedekah, ia akan mendapatkan keutamaan dari sedekah. Apapun yang dilakukannya selama itu masih dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan hikmah atau keutamaan dari amalan yang ia lakukan tersebut. Subhanallah, demikian doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya.